Bersama maksimal Production, bersama Nugroho, juga ada Putra Sendong Lekteng, terima kasih banyak. Kita simak bareng-bareng dan kita goyang bareng-bareng untuk Anda, Pawang Jati Arlida Putri Adela.